Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wa anla kulli syayin qadir Asyadu an ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hadirin yang Allah muliakan Di masyarakat kita ada dua istilah Yang istilah itu seringkali confused ya orang suka menganggap istilah itu maknanya sama padahal pengertiannya sangat berbeda yaitu istilah konaah dan syukur konaah dan syukur itu banyak yang menyamakan konaah dan syukur padahal dua istilah itu sangat berbeda kalau konaah itu kita menerima sesuatu Da, kita menerima sesuatu Tanpa ada keinginan untuk Menambahi Jadi kalau misalnya saya punya e, Baju tiga Selama baju itu Masih layak dipakai Saya belum terpikir untuk Menambahi lagi walaupun uang saya ada gitu. Saya punya Motor satu Selama motor itu fungsinya masih bagus Tidak pernah mogok Walaupun nawarin dengan harga murah Orang Mau ngasih kredit atau apa Ah udah aja saya cukup satu itu Toh itu juga jarang saya pakai Nah itu namanya kona'ah Mobil juga begitu Kan ada yang mobilnya masih bagus ya Karena ada model mobil baru Beli lagi beli lagi gitu Padahal dipakainya sekali-kali aja gitu Nah itu tidak kona'ah Jadi kona'ah itu dapat sesuatu dan kita Menerima apa adanya Dan kita merasa cukup dengan itu Itu namanya kona'ah kalau bapak punya istri walaupun udah abstrak bentuknya tetapi maaf susah cari bahasa lain. Udah abstrak disebut ya karena udah enggak jelas gitu bentuknya. Tapi bapak tidak pergi ke lain hati. Fokus aja ke istri bapak ya. Walaupun di kantor banyak yang herang, mencrang, rajin fitness, aerobik, bodinya oke okay. Dibanding dengan istri bapak yang bodinya udah nggak jelas nggak karuan, tapi bapak nggak kelain hati. Nah itu konaah. Jadi walaupun butut dirawat itu konaah, konaah. Ibu juga begitu. Walaupun suami ibu udah kalau tidur tuh susah dibedakan antara perut dan pantatnya teh sama, sama. Tapi ibu tetap aja ke suami fokus padahal di kantor uh oh banyak ya. Orang-orang yang lebih keren dari suami ibu. Dan ibu juga suka digoda oleh teman-teman di kantor gitu. Tapi ibu tidak terbawa arus ke perselingkuhan. Fokus ke suami. We are in butut juga uh, terima gitu. Nah itu kona'ah saudara-saudara. ya Itu konsep kona'ah. Ya. Kalau syukur beda lagi. Kalau syukur kita mendapatkan sesuatu. Kita berpikir gimana mengembangkannya. Nah itu syukur. Misalnya gini. Saya usaha Satu hari saya dapat untung 500 Saya mikir Gimana caranya Besok saya bisa dapat untung 600 Gimana caranya besoknya lagi Saya dapat untung 700 Oh berarti saya kudu nambah modal Oh berarti saya harus efisiensi Nah itu namanya syukur Jadi kalau syukur itu ada ikhtiar untuk Menambah-menambah Bapak ibu udah sekolah S1 S1 Udah kerja di telkom Tapi anda gak merasa cukup Wah aku pulang jam 5 Lihat Ternyata banyak iklan-iklan yang memberikan program Ambil program MM Sore hari Anda ambil program MM Itu andinya anda syukur Tapi kalau gini Ah S1 juga udah cukup saya Biarin pensiun cuma staff juga gak apa-apa Itu kona'ah Tapi kona'ah yang salah itu konah ah yang salah tapi kalau istri tadi konahnya benar tuh biarin butut juga pokoknya mah dialah yang telah melahirkan anak-anakku nah itu konah ah yang benar jadi ada saat dimana bidang tertentu kita konah ah, bidang tertentu kita syukur gitu ya kalau syukur itu yaitu ada ikhtiar makanya Allah berfirman la insha kartum la azidanakum kalau kamu syukur aku tambah tapi tidak ada ayat yang mengatakan kalau konaa ah, aku tambah tidak karena konaa ah mah ya udah segitu ya. Tapi ingat ada bagian yang justru tidak boleh konaa ah. ilmu nggak boleh konaa ah. pak sejak bapak kerja di Telkom mengimami salat maghrib kulhu inaa toyna kulhu inaa toyna atau ina. pak tambah pak sekali-kali kulonudubrobinas kulonudubrevalak apa kan bapak mah konaa. Ah cukup nu no penting mah salat bener teu kulhu ina atoe na no penting salat bapa mah qonaah tah qonaah yang salah itu ah yang salah gitu tapi kalau di situ mah harus syukur aku udah dua, hafal ni 2 surat gimana bulan depan 3 surat gimana bulan depan 4 surat nah itu syukur gitu saya pikir cari nafkah juga harus modelnya syukur ya dapat 100 gimana nih bulan depan jadi 200 300 tapi pada koridor yang halal nah itu syukur gitu nah saya mau bicara ini bukan apa-apa karena hampir tiap malam saya diundang ceramah kan gini-gini juga saya teh laki-laki panggilan Pak maksudnya untuk ceramah panggilan jadi dunia malam itu sudah bagian dari kehidupan saya dunia malam pulang jam 10 jam 11 kalau keluar kota kadang pulang jam 2 jam 5 udah harus sudah ke radio lagi itulah dunia malam rada akrab jalan-jalan juga saya rada tahu gitu ya ganggang segala macam kan ceramah tuh setiap lokasi tuh jadi kadang-kadang istri saya kalau mau pergi kemana nanya rute-nya tuh ke saya bahkan pernah naik taksi ya kan istri saya naik taksi tukang taksinya enggak tahu telepon saya Pah, ini kata tukang taksi tuh Bu, upami istri ibu teh kantos jantan tukang taksi terang dia jalan Oh, soalnya sejenak penceramah oh. Saudara-saudara sekalian okay. Saya ngomong ini apa? Tiap malam itu saya selalu diminta Ini kan bulan Agustus nih Pak, bahas tentang Tasyakur Bahas tentang Tasyakur Jadi ternyata Yang namanya Tasyakur itu gitu Harus ada ikhtiar untuk mengembangkan Kalau konaan cukup segitu Pak, bu. Kita memang perlu tasyakur sebagai bangsa. Coba Anda perhatikan. Kita tuh beruntung hidup di negeri kayak di sini. Anda naik pesawat. Dari Jakarta ke Medan. Lihat ke bawah. Menghijau. Jangan sabang sampai meroket lah terlalu mahal. Dari Jakarta ke Medan aja. Menghijau. Dari Bandung ke Surabaya. Lihat ke bawah. Menghijau. Anda naik pesawat. Dari Jeddah ke misalnya ke Jordan. Lihat ke bawah. Semuanya... Coklat, warnanya coklat, batu-batu, padang pasir. Dari Jordan ke Mesir, lihat ke bawah sama padang pasir. Kita dari Sabang sampai Merauke hampir dipastikan semuanya menghijau. Silahkan kita telusuri laut kita. Laut kita itu tiap hari ada yang nyuri ikannya, tapi udah nggak ketahuan lagi saking banyaknya yang mencuri dan saking luasnya harta kita. Laut kita itu kan tiga kali daratannya. Penduduk kita. 210 juta. Negara-negara Islam ada 17 negara Islam. Kuwait, Iran, Irak, Yordania, Syria, uh, uh, apa, Saudi, pokoknya ada, dua, ada 17. Kumpulkan tuh, penduduknya ada berapa? 240 juta dari 17 negara. Kita 210 juta dalam satu negara. Anda bisa bayang. Makanya kuota terbanyak sedunia itu Indonesia. Kita tuh 205 ribu, oh terbanyak. Hanya memang kalau Anda di Mekah, di Madinah, walaupun kita ini terbanyak sampai 205 ribu, emang orang kita gak begitu kelihatan, yang kelihatan itu orang Turki, orang Afrika. Kelemahan kita itu satu, bodi kecil-kecil. Itu aja. Jadi kita itu ada di antara orang-orang gede. Nah begitu orang Turki, orang Afrika udah pada pulang. Baru kelihatan orang kita. Tilik-tik-tilik-tik kalau luar seperti kurcaci-kurcaci. Kan gitu. Kelitik-kelitik gitu. Tetapi tolong anda ingat. Tolong anda ingat. Negeri kita lah yang oleh pemerintah Saudi diberi kuota terbanyak sedunia. 205 ribu. Kenapa? Karena kita... Umat Islam di Indonesia inilah Umat Islam terbanyak sedunia Dalam satu wilayah Oleh karena itu Maaf, kalau ada orang Banyak orang yang gak suka Kalau negeri kita maju Kalau saya sih tetap sampai hari ini berkeyakinan Kita mengalami Kondisi yang naik Apa ya, mau bangkit kok susah Jatuh lagi, jatuh lagi Itu juga ada rekayasa dari luar Anda perhatikan, kapan sih Pemerintah kita ngajuin pinjaman kemudian ditolak kapan? Tidak pernah. Dan selalu aneh kita mah, ngajuin pinjaman 10 dikasih 12. Udah gitu tadi, diahab sukses lagi. Iya, soal soa bisa sukses. Tim negosiator Indonesia berhasil meyakinkan para apa? Para pemberi pinjaman ya. Apa namanya? Kreditor tuh, ya. Kalau bicara hutang anda lebih hafal daripada saya Jadi saudara-saudara Itu di koran ya apa? Negosiator Indonesia Berhasil meyakinkan para kreditor Sehingga memberikan pinjaman Di atas permohonan kita Dan kita mah kapan sih Negeri kita ngajuin pinjaman ditolak oleh luar Kapan tahun berapa Tunjukkan kepada saya Kapan Tidak pernah pak Dan selalu ketika kita mengajukan pinjaman Diberi yang lebih gede itu teh kebetulan bukan rekayasa supaya kita sangat bergantung ke orang. Itu ada rekayasa internasional itu. Ya. Supaya apa? Ya kita bayangin kalau saya punya hutang sama Anda. Saya tidak akan ngomong secantik ini. Kagok gitu ngomongnya. Saya misalnya saya dapat banyak jasa sama teman-teman dari telkom, Saya gak akan laluasa. Ya. Kenapa? Kagok saya ngomongnya. Mau ngertik Anda? Is nggak enak kayak banyak hutang gitu mau protes gitu aduh banyak hutang jadi jangan dikira negeri kita begini tuh kebetulan emang ada suatu rekayasa dari luar kalau saya masih berkeyakinan begitu anda tidak percaya juga nggak apa apa karena perspektif kita mungkin beda ya anda selalu di dalam saya suka keluar nah ya. gitu perspektifnya beda jadi kita lihat ya jadi negeri kita ini pak wah walaupun sebenarnya Penelitian menunjukkan secara individual, individual nih, kapasitas orang Indonesia itu, oke. Okay. Saya pernah diundang ke Tokyo Institute of Technology satu tahun setengah yang lalu kalau nggak salah, apa dua tahun yang lalu saya lupa. Saya ketemu dengan sejumlah profesor di Tokyo Institute of Technology itu kan salah satu sekolah teknologi terbaik di Jepang salah satunya. Saya ketemu dengan profesor-profesor di sana, apa dia bilang? Saya paling senang membimbing orang Indonesia karena orang Indonesia itu kalau kuliah di sana selalu prestasinya bagus. Jadi ternyata di Jepang tuh orang kita yang S2 S3 tuh Pak disegani ilmunya. Jadi kita secara kemampuan individual tuh enggak jelek, bagus. Di Jerman. Ya. Di Belanda. Jangan jauh-jauh lah terlalu jauh ke Eropa. Sok Anda ke Malaysia. Tanya orang Malaysia. Kalau misalnya gini, orang Malaysia nanya, "Anda di sini apa?" kerja nah, Anda hina. Da memang kalau pekerja di kita, pekerja Indonesia di, di Malaysia itu konotasinya selalu pekerja haram. Tapi begitu Anda mengatakan saya mahasiswa, mereka segan. Jadi ternyata menurut laporan sejumlah universitas yang ada di Malaysia, orang Indonesia yang sekolah di Malaysia itu prestasinya selalu bagus. Bahkan ada teman saya lagi sekolah di Iowa State University, dia melakukan riset ternyata orang Indonesia yang ngambil program master dan program doktor hampir 70% lulus dengan yudisium sangat terpuji yudisium cum laude. Jadi kalau kemampuan individualnya itu oke okay orang kita itu sebenarnya ya. Dan saya tahu banyak orang-orang bule itu kalah sama kita. Hanya kadang kita suka enggak pede gitu loh. Ya? pede. Padahal seharusnya pede, tegak aja lihat. Habis kan kita pendek Rata-rata ya. mereka kan hormat ke kita ini. Tapi saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu Sebenarnya kapasitas individual kita itu it's okay, Sumber daya alam kita ok Jumlah penduduknya juga ya yeah. ok eh, Makanya sangat tidak adil Kalau membandingkan kemampuan para pemimpin di Indonesia dengan Singapura Oh tidak adil banget Ada yang muji-muji Goh Coktong Goh Coktong ya Wah hebat Goh Coktong Lihat Singapura Ya Singapura masa gede Bandung Gak adil atau kalau Sementara yang ngurus negeri kita Wah Ya segede Eropa pak Indonesia itu kan segede Eropa Jadi sebenarnya gak adil Sebenarnya gak adil juga membandingkan Indonesia dengan Malaysia Malaysia itu penduduknya 25 juta Kita 200 juta Jadi sebenarnya gak adil juga Hanya bukan berarti kita harus mencari pembenar. Memang ada satu kebijakan di negeri kita yang pernah salah Itu mah jelas Waktu Mahathir Muhammad Diberi gelar Doktor Honoris Causa di UNPAD. apa? Dia mengambil satu kebijakan strategik yang sekarang yang membuat Malaysia itu sangat signifikan dalam kemajuannya. Apa? Tahun 70-an. Ketika booming minyak. Negeri kita dapat duit dari minyak. Malaysia dapat duit dari minyak. Banyak duit tahun 70-an. Malaysia, Indonesia. Hanya disitulah Mahathir membuat satu kebijakan strategik yang tidak dilakukan oleh pemimpin kita. Apa? saat itu tahun 70-an Mahathir menggunakan duit negara untuk menyekolahkan anak-anaknya yang masih muda-muda ke Eropa, ke Amerika, itu tahun 70-an. Tahun 80-an, pulanglah sekian puluh, sekian ratus doktor. Gitu. Kita juga punya kebijakan tapi agak terlambat, yaitu waktu zaman Pak Habibie tahun 90-an kan banyak tahun 90-an tuh kita disekolahkan ke Amerika, banyak orang orangnya. Tapi kemudian kena uh, apa? krisis Ban Banyak yang pulang dokternya nggak selesai. Gitu. Itu yang disebut dengan dokter kacing calang <SILENCIO> Kalau dalam bahasa orang Garut itu dokter kacing calam. Tukaditu, tukadio. Kenapa? mau diteruskan nggak ada biaya. mau pulang udah kagok, udah. Jadi nggak kesana kemari. Nah saudara-saudara, jadi memang saya tapi tetap tidak fair kalau kita membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kenapa? Beda pak. Oh, uh, problemnya itu berbeda. Oke, okay, kita balik ke yang tadi jadi kita patut mensyukuri negeri kita ini bla bla bla dengan segala. Dan ada satu hal, maaf. Kalau saya ada apa ada apa adanya. Negeri kita ini juga salah satu uh, proyek saya kemarin ngob saya di RCTI ada satu dialog uh, tentang narkoba. Ada seorang dokter yang dari tentara sih dokternya, ya. Jadi dia bukan hanya dokter, tapi dia mengerti kebijakan internasional tentang hal itu. Dia menangani hal itu sudah hampir 20 tahun. Dia bilang, Pak Am, sebenarnya bangsa kita itu menyedihkan. Karena narkoba yang ada di negeri kita, dengar baik-baik, tidak pure jual beli obat. Tetapi ada kelompok tertentu yang menyengaja Pak, memasukkan. Makanya dia bilang saya tuh sedih kadang saya menangis dia bilang anak SD aja di Indonesia tuh banyak yang kena, anak SD, Pak. Dan dulu itu kan rata-rata orang menengah ke atas, sekarang mah orang miskin juga kena dengan narkoba itu. Dan Bapak kalau dengar narkoba begini jangan, wah itu orang lain. Semua rumah kita terancam sebenarnya. Makanya jangan terlalu memberikan kepercayaan kepada anak, tetap harus sekali-kali dicek tasnya, dicek kamarnya, dicek perilakunya. Kenapa? Enggak saya jadi tersadar, saya punya anak remaja gitu. Saya mikir, ah teman-temannya toh baik-baik saja. Dia bilang, jangan Pak Aam, please. Dia bilang, sekali-kali ketika anak kita sekolah atau apa, periksa. Karena banyak kasus anak baik-baik itu kena Pak. Jadi makanya dia bilang, narkoba di negeri kita itu juga ada rekayasa dari luar. Selain memang persoalan bisnis, obat, obat terlarang. Hanya persoalannya apa? Political will. Dari penguasa juga gak bagus sedikit. Coba anda bandingkan Hukuman teringan untuk obat-obat terlarang Di Asia Tenggara Khususnya kita Singapura anda bawa Obat terlarang Begitu 10 gram Gantung Tidak ada maaf gantung Singapura Malaysia 10 gram gantung Kita 10 kilo seumur hidup 10 kilo bawa bawa obat-obatan 10 kilo hukumannya seumur hidup. Kemarin ada yang dihukum mati. Tahu enggak? Ada sejumlah eh, apa pengacara protes ke HAM internasional. Bapak Ibu baca kan di koran. Waktu orang mana itu? India dihukum mati. Ya, baru satu itu. Orang kita mah ini. Sok ini Pak, sok pahlawan mengajukan surat keberatan ke Mahkama apa keham internasional karena Indonesia memperlakukan hukum mati tidak memberikan kesempatan hidup karena katanya dijamin oleh undang-undang dasar hidup adalah hak seluruh warga lupa dia kalau orang yang bawa narkoba itu sudah membunuh puluhan ratusan orang anak bangsa ini. makanya lah saya paling sebel sama yang begitu So humanis ya itu di Singapura aja tak gantung diam Malaysia tak gantung diam. Nggak ada kita tuh wah protes gitu. Saya ketemu sama menteri HAM maksudnya stafnya ya bukan menterinya ada. Kalau menterinya yang enggak akan saya ceritakan. Oh, stafnya, staf ahlinya. Cerita. Katanya kita ini udah mulai dapat teguran dari HAM internasional karena memberlakukan hukuman mati. Tapi aneh, ketika hukuman mati itu diberlakukan di Singapura, di Malaysia Memang sih HAM internasional baru protes kalau ada yang merasa keberatan. Di Singapura kalau ada yang digantung gitu tidak ada. Apa? Pengacara yang mengajukan keberatan. Di Malaysia tidak ada, di Indonesia dari Medan katanya pengacara dari Medan tuh, ya. Untung dari Bandung tidak ada. Munaya di pencet saya. Kan gitu. Kan gitu. Tapi untuk makanya dari Medan pengacara dari Medan. Kalau di Bandung alhamdulillah tidak jadi di Bandung malah masih punya nurani gitu e Memang harus gitu. Bayangin 10 kilo seumur hidup. Diurus. Kudu nama hukuman mati. Jadi jangan. Itu anda kan menghilangkan nyawa. Betul. Tetapi dia sudah menghilangkan nyawa puluhan ratusan anak bangsa. Gitu. Memang yang gini mah kudu rada-rada uh, tegas ya. gitu Masa ngomong gini pelan gak bisa. cep cep gitu Saudara-saudara sekalian. Nah. Terus ada satu hal lagi. Nggak. Ini saya bicara atas Syakur tuh Bicaranya. Eh. Uh, lebih ke Indonesia karena saya pikir salah besar kalau kita ngomong tas Yakub nikmah kemerdekaan terus ngundang dangdutan Ben gitu ya loh Ben terkenal ya mah tuh aja nama-namaan aja kan gitu bukan itu saya pikir substansinya kita ini secara ekonomi tap, ya kan secara uh, itu ah ada satu lagi maaf ya saya mau terus terang bangsa kita itu menjadi salah satu tempat Proyek Murtadisasi Terbesar sedunia Percaya atau tidak Dan perlu anda kasih Dan perlu anda garis bawahi Tempatnya justru gak tanggung-tanggung Di Bandung Di daerah Parongpong Anda yang suka jalan hari Minggu Tanya pura-puranya mau beli tanah Gitu ada gitu yang mau jual sama anda. Semuanya sudah dibeli. Tapi atas nama individu-individu. Saya ngomong gitu karena saya memang turun pak. Saya bawa duit. Ya. Kan orang Sundama, eh maaf kan orang Sunda orang Indonesia. Kalau misalnya pak mau dijual nggak? Ini tanah. Ah, nggak nggak akan dijual. Nah, Tapi kalau sodorin meh, ya uang tiga karung. Maaf pak. Ah kayaknya orang emutan gitu. Jadi gini tadi, nah mereka itu kan modelnya gini, bawa uang, dua karung. Plop. Plop. Gitu. Kan gini, saya rencananya mau membebaskan tanah. Harga tanah di disitu 750 ribu per meter. Udah mau dengan saya. Saya mau bayar 750 ribu per meter. Tahu gak? Pak, punten te janten musawarah keluarga te janten Wah, saya mikir ada apa nih? Tapi saya ngutus orang, gimana? Ternyata ada yang nawar 1 juta. Siapa? Nah. Tapi memang tidak langsung dia urut-urut. Ah, mantap. sok bapak nggak percaya? Pergi sana. Pergi. Eh, cek. Maksud saya gitu. Jadi bukan hanya saudara. Cek, Pak. Itu daerah Parongpong yang namanya Kebun Bunga Bunga gitu ya? udah enggak udah buka. itu Pak punya ini aja. Punya apa sih ini aja si penggarap dan siapa yang beli? Ya mereka. Memang tidak langsung atas nama lembaga. Contohnya Universitas Advent. Anda tahu pertama kalinya berapa? 6000 meter. Sekarang udah berapa hektar? Berapa hektar? Biarin enggak tahu juga. 6000 meter, Pak. Tapi caranya apa? beli si mas si ini si ini si ini nah, jadi beberapa tangan tap tap tap tap gitu jadi saya ingin tegaskan negeri kita ini memang potensial sekali dan untuk proyek itu juga paling besar pak gitu oke lah nah saudara saudara sekalian jadi saya melihat yang namanya tasukur bini ma nah, itu kita harus mengerti kekayaan kita seperti apa apa yang harus kita Siapkan untuk itu Nah oleh karena itu Agama kita mengatakan Sebenarnya ada tiga macam nikmat yang harus kita syukuri Pertama Nikmat kehidupan Itu yang patut kita syukuri Karena kehidupan ini kan free, gratis Kita diberi mata, diberi telinga, diberi jantung Diberi nyawa, itu gratis Kapan kita bayar? Tidak pernah Makanya bagi orang yang beriman Ketika dia beribadah itu sebenarnya merupakan ucapan terima kasih Sama Allah jadi jangan sampai Pak kenapa sholat? takut disiksa sama Allah nih takut masuk neraka itu tidak salah ya tapi alangkah indahnya kenapa Pak sholat? ya saya berterima kasih sama Tuhan saya saya sudah dikasih kehidupan dikasih kesehatan itu yang pertama namanya nikmatul hayat nikmat kehidupan dan nabi mengatakan nikmatani magbunun fiha katsiru minannas ada dua macam nikmat yang suka dilupakan orang yaitu nikmat kesehatan dan nikmat umur yang kedua yang harus kita syukuri itu adalah nikmatul akal, nikmat kemampuan berfikir. Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita istimewa dari makhluk yang lain kan karena kemampuan berfikirnya. Sampai ada seorang ahli tafsir yang mengatakan, kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam? Kan Anda bisa lihat di dalam Al-Qur'an wa idz qulnal malaikatis judu li adama fasajudu dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam malaikat disuruh sujud kan kalau disuruh sujud berarti diberi penghormatan diberi penghargaan malaikat yang dikatakan sebagai muqarr apa makhluk yang dimuliakan muqarram disuruh sujud apa nah kata para ahli tafsir di antaranya Ustaz Rashid Ridho mengatakan yang menyebabkan malaikat itu disuruh sujud kepada Adam karena ada sesuatu yang tidak dipunyai malaikat. Apa? Satu nafsu. Kan malaikat mah tidak punya dorongan buruk. Enggak ada malaikat yang niatnya nipu gitu, enggak ada. Tidak makanya malaikat itu tidak pernah berada di tempat maksiat. Enggak pernah, kecuali malaikat maut yang akan mengambil nyawa orang yang uh, ode di situ. Ya. Ya, kan kan ada tuh di tempat maksiat yang yang OD ya overdosis, malaikat maut datang, etama darurat tep-tep keluar deh gitu, ya. Gitu. Pak Bu, malaikat itu tidak akan pernah datang ke tempat maksiat. Beda lagi dengan kata Nabi layyab undu qawmun yadhkurunallaha illa haffadzallahu ma malaikat setiap orang yang duduk dalam majelis kayak kita di sini insyaallah malaikat hadir. Dapat berapa bagian dari kehadiran malaikat Tergantung keseriusan Masing-masing Ya yang serius beda lagi dapatnya Dengan yang mula-mula serius natap, Terus gini <.rice2> <lser2> <suara> Ada macam-macam Ada yang dari awal gini, Konsen Tapi ada juga awalnya gini nah, nah, Kelihatan begitu selesai ada gitu. Ya tentu dapat berkahnya beda-beda maksud -beda, saya ya, beda-beda tapi daripada tidak sama sekali. Nah, Saudara-saudara sekalian, ya. Eh malaikat akan datang ke tempat-tempat yang baik. Pernah ada seorang sahabat namanya Adis. Dia bilang ya Rasulullah, aku baca Quran di tengah kegelapan. Tapi tiba-tiba ada cahaya. Itu dalam riwayat Bukhari. Mungkin Anda heran, bagaimana baca Quran di tengah kegelapan? Enggak, dia mahapal itu. Apal, apal, jadi jangan gini Saya pernah ceramah, saya bilang kan e, Ada seorang sahabat namanya Adis Dia baca Quran di tengah kegelapan Lalu dia nanya, Ya Rasulullah Ketika aku sedang baca Quran tiba-tiba ada cahaya ya, Itu ada jamaah nanya Faham, ini kalau bikin statement tuh harus Masuk akal, kenapa? Kok baca Quran di tengah kegelapan? Iya saya bilang apal Pak dia Jadi dia kan kalau baca Quran selalu Caang, tah, jebrot gitu kan Kita mah dia mah udah apa gitu Apa kata Nabi Dia adalah malaikat Itu di dalam riwayat Bukhari Makanya Para ahli mengatakan Malaikat akan mendekat juga kepada orang-orang yang berzikir Dan membaca Al-Quran Ingat baca Quran itu bagian daripada zikir Gitu Oleh karena itu bapaknya akan berangkat haji Ketika tawaf Ketika anda lupa Doa-doa Anda boleh sambil tawaf baca Quran Ya, Baca Quran aja Bila perlu pegang gini gak apa-apa Ya Kalayakomi aruaitum ingkunto ala kitu, ya, itu kan dzikir atau misalnya hafalan yang ada. Kalau berbinas, malikin nas, ilahin nas, karena apa apanya itu triple kul kul waloh. Kalau anda bernas, semalat beri falah. Nah, jadi malaikat yang begitu mulia saja disuruh-suruhkan kepada Adam. apa? Ayna Adam itu, eh, Malaikat itu tidak diberi nafsu yang buruk Sementara manusia diberi nafsu yang buruk Makanya kalau ada manusia yang soleh Dia harus berjuang menundukkan nafsu yang buruknya Manusia itu diantara dua tarikan Tarikan ruhiah dan tarikan hayawaniah Hayawaniah itu karena manusia tercipta dari tanah Dan Allah meniupkan ruh kepada manusia eh, Beda dengan malaikat Malaikat itu tidak Kemudian ada satu hal lagi kata Ustadz Rasyid Ridho bahwa manusia itu diberi kemampuan berpikir untuk membangun peradaban. Ya. Dari mana isyaratnya? Wa 'allama Adamal asma' akullah, thumma araduhum alal mala'ikah. Dan kami mengajarkan kepada Adam nama-nama. Yang dimaksud mengajarkan kepada Adam nama-nama itu -nama, bukan begini, ini gajah. Ini anak gajah. Ini semut. Yang dimaksud Allah mengajarkan ilmu Allah sudah memberikan potensi kepada manusia untuk berpikir sistemik. Berpikir sistemik. Itu mengajarkan ilmu. Makanya kemudian, Summa alal Lalu Allah menyuruh kepada Adam untuk memamerkannya di depan para malaikat. Tapi malaikat tidak bisa melakukan apa yang seperti dilakukan Adam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, nikmat kedua yang harus disyukuri adalah nikmat kemampuan berpikir. Ini Allah berikan kepada manusia. Dan manusia itu diberi kewajiban pun karena kemampuan berpikir. Begitu kemampuan berpikir kita tidak ada, kewajiban pun tidak ada. Jadi kalau ada orang yang sakit ingatan, tidak sholat, tidak masalah sebenarnya. Makanya kalau tidak ingin kena kewajiban sholat, sebaiknya sakit ingatan. Gitu. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ya kenikmatan yang kedua, yaitu mensyukuri nikmat kemampuan berpikir nah yang ketiga dan ini lebih mahal lagi yaitu kita harus mensyukuri apa yang disebut dengan nikmat uh, keberagamaan tidak semua orang yang beragama itu merasa nikmat dalam beragama bapak ibu bisa cek di lapangan apakah semua orang yang mengaku dirinya muslim punya semangat untuk belajar islam punya semangat untuk mengamalkan islam tidak semua pak jadi kalau bapak ibu ya sekarang nih, aduh udah setengah dua belas nih, udah jam dua belas nih, kita tuh tergerak untuk datang ke masjid sholat, ya, datang waktu asar tergerak untuk sholat, ada rezeki tergerak untuk berbagi kepada orang lain, gitu, ada maksiat, tergerak untuk meninggalkan, ingatlah itu sebenarnya merupakan nikmat yang Allah berikan dalam bentuk Eh, nikmat spiritualitas Dimana kita merasa tenang Merasa tentram pada saat Kita mengikuti aturan-aturan ilahi Nah saudara-saudara sekalian Oleh karena itu yang namanya Tasha kurbi nikmat kembali lagi Negeri kita, bangsa kita Itu bangsa yang besar Oleh karena itu tiga hal itu Tentu saja harus kita kembangkan terus Bagaimana secara eh, Kehidupan kita harus lebih bagus berikhtiar makanya Allah berfirman wal yasalladina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan dha'afa hendaklah kalian merasa khawatir kalau kandingan meninggalkan generasi yang lemah berarti walau bagaimanapun kita semua harus berikhtiar bagaimana anak-anak kita itu lebih berkualitas dari diri kita berkualitas lebih berkualitas ekonominya intelektualnya akhlaknya jadi tetap persoalan fisik juga harus jadi perhatian sebenarnya kemudian bagaimana kita mensyukuri dalam arti mengembangkan kemampuan intelektual kita sekarang ini perangnya kan sudah perang intelektual sebenarnya bapak ibu lihat tontonan yang dilihat apakah itu bukan perang intelektual coba bapak ibu sekali-kali lihat film remaja ya macam-macam ada yang berjudul ada apa dengan cinta bawang putih bawang merah cinta monyet A -a apa rasanya cinta gitu ya macam-macam belum infotainmentnya ada was-was check and recheck inside celebrities ekonge gosip ya kan gitu ya Ratu-ratu apa? Ada ratu-ratu gosip, tiga ratu gosip apa lagi? Kan gitu. Ya. Saya hafal bukan apa sebagai pengamat kan saya harus tahu apa yang terjadi di masyarakat. Gak usah nonton, yang penting kita tahu ceritanya dari awal sampai akhir. Itu itu yang paling pokok. Nah saudara-saudara sekalian, kalau anda perhatikan itu, wah oh, Pak itu udah perang intelektual itu. Sudah perang intelektual. Coba lihat film-film remaja yang ditampilkan apa? kemewahan, pergaulan bebas. Emangnya orang kita gitu mayoritas mewah? Sekolahnya selalu sekolah yang mewah, Pak. Rumah yang ditampilkan di film itu selalu mewah. Emangnya orang kita mayoritas banyak sekolah kita yang bocor. Banyak guru kita, guru-guru kita yang masih miskin. Tapi selalu tampilannya keren gitu kan di sinetron-sinetron itu, -sinetron ya. Itu kan sebenarnya tidak menggambarkan realitas, Bang. Itu kan udah perang intelektual sebenarnya gitu, memang di kita juga ada film-film sederhana, tapi apa, isinya juri gitu. itu <guluh> kita tuh susah. ada film sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, kehidupan sederhana, juri deh isinya tuh. wah, salah, ini serba salah kita napa? ini kan sudah perang intelektual, sekarang seorang ustad berceramah, berapa persen yang nonton? tapi berapa persen penonton ketika lihat uka-uka penampakan padahal pira, pembawa acara cuma bilang gini bala uka peserta kita menyerah ya. kita tunggu peserta berikutnya gitu udah gitu tuh apa kesurupan dulu mah Bapak hahehe jangan jangan sering nonton gitu hai, hai, hai. sebenarnya istighfar itu sebenarnya bukan hahehe istighfar astagfirullah gitu kalau <haha> <haha> gitu ya ini ini sudah perang intelektual. ya. Seorang ustad ketika berbicara tentang perbuatan syirik. Yang dengar berapa? Berapa pengiklannya? Ya. Bahkan ada yang muter acara agama jam berapa? Setengah 4 pagi. Sano nonton. Ada, bukan? Gitu. Setengah 4 pagi. Jam 4. Jam 5. Ya. Nah, gitu. Saudara, eh, jadi sudah. Makanya kita dalam rangka tas syakur ini. Kuah e, kekuatan usaha. E, Kekuatan kehidupan itu harus punya Kekuatan intelektual harus punya Dan tentu saja bagaimana kita mengembangkan Terus merawat, memumpuk Kekuatan spiritualitas Nah kekuatan spiritualitas itu ditandai dengan apa? Kita menjadi orang-orang yang beragama Dengan penuh kesadaran Anda perlu garis bawahi Tidak semua orang beragama itu dengan kesadaran Beda antara orang yang beragama dengan kesadaran, otomatis dia ada kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk mengevaluasi kualitas keimanan keislamannya. Tapi ada juga orang yang beragama karena memang kebiasaan. Kenapa sholat aku ya dari TK udah diajarin, sholat aku. Kenapa puasa aku dari TK udah diajarin puasa. Tapi tidak tahu reasoningnya kenapa harus puasa, kenapa harus sholat, kenapa, kenapa, kenapa? Dan ilmu islamnya juga tidak diikhtiarkan untuk ditambah Berarti ini tidak ada tasyakur untuk mengasah spiritualitas Nah jadi saudara-saudaraku sekalian Makna tasyakur bin nikmah Menurut saya adalah bagaimana yang ada pada kita Kebetulan kita berada di negeri yang sangat kaya ini Bagaimana kuatul eh, hayat Kehidupan kita makin bagus Kuat ilmiah Kekuatan intelektual kita makin bagus Dan kuat ruhiyah kekuatan spiritualitas kita juga selalu kita asah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beragama dengan penuh kesadaran saudara saudaraku sekalian demikian yang bisa saya sampaikan e, sengaja tidak sampai jam 1, biar teman-teman ada waktu 10 menit untuk barangkali e, beraktivitas lainnya berdoa dan lain sebagainya, saya lihat ada beberapa yang ingin segera berdoa Uh, demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka Wa atubu ilaik Rabbana latuzikulubana ba'da idhadaitana Wahab lana min ladunka rahmatan Innaka antal wahab Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Waqina adha banar Amin ya arhammarrohimin Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh